はい。 コロシーガーバーグラディー、セブ g ンキーラー、ジャパンクラス、コロシー、ネットマーディ e コロシー、キタニア、デパートメント、ドクラバー、リ K ナカス、リトコ b i ー、シャープ、ウィザーラン、シャープ、アウトリット、ニコロシーガーバーグラ p ィー、ジャパンクラディー、デパートリア、キャナパー、シー、a p ランア、シュー、キャナパー、ラジプラ、アモンニエトン、ハウス、 Dekat-dekat、uh, lebaran, apa tujuannya. Itu diskriminasi juga gitu loh.、Hmm. Ya kan? Jadi, peislamisasi dari pemerintah SBY ini menjadi k u a l a t d a k u a l a t sama nenek moyangnya. Ya. Oke,、okay. terima kasih b u 633-9160, p a Leo. Selamat pagi, Bu Lena. Ya, s i l a k a n m b a k、uh, Tidak perlu l a h y a、uh, pemerintah m e m b u t u k a n マニシカンスラゲンラバニョンとパスピッドとパルーカナヤメノイトディコランガラダンバリベパジャー、ラギプラ、キタジュガモプタニヤスカランヤスパジャーカットグラタンヤキタジュガプラタンヤムバリベラスパティトナサランヤフォメンサハトジョウ、アジャトサンヤトゥーラギピンギタンダリストウピト s i l a r k a n Pak Malik? Iya, terima kasih.、Uh, menurut s、eh, a y a s i h semuanya masyarakat ataupun pengusaha semuanya bisa saja berperan cuman jangan dipaksakan Dokter Intanya. パリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパ b パリパ u n リパ m パ n パリパリパリパ Yang lain ngomong -ngomong, ngomong -ngomong, saya, sendiri, sendiri, kok ngomong-ngomong ngomel Saya sendiri-sendiri i k o k sekarang baru ngecek gitu loh m a k a n y a yang ketipu dengan teman orang Ngomong orang itu rika orang gitu loh Pikir sebelumnya gitu loh Masih belakangan, makasih Oke,、okay, Pak Hari Pagi Silahkan Pak Hari、uh, Saya sangat n gak g setuju Karena sekarang saya sudah tidak percaya kepada pemerintah Dengan kasus-kasus yang terakhir-terakhir ini Bukan main uang rakyat itu dihambur-hamburkan Terima kasih.、Okay. Bu Yati ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu. Ya, halo. Ini pemerintah mau kemana ya j a l a n y a Bu?、Ya? Bingung saya Bu. Eh, jalankan pemerintah Bu dari kepolisian aja saya udah g a k percaya. g a k percaya saya Bu sama pemerintahan Indonesia. Itu aja Bu. Oke,、okay. Pak Mana Lu? Ya,、uh, saya mau c u m a mau katakan memang pemerintah sekarang ini sudah tamak. Uh, dia menggali sumber untuk korupsi lagi untuk mungkin pembiayaan-pembiayaan partai mereka gitu Mungkin saat ini APBN sudah mulai bisa di audit atau apa Jadi m a u t a r i k setelah lagi yang jelas Saya sangat keberatan sekali Ya untuk priode e akan datang ya ingat-ingatlah masyarakat luas tolong di-invoi satu dengan yang lain. Jangan pilih mereka lagi gitu. Oke、okay, thank you. Oke、okay, Pak Mito y o Ya、uh, selamat pagi nih Bu Nena.、Yeah. Ya Ini komentar saya. Kalau saya lihat dengan usulan begitu sebenarnya menandakan ya. Pemerintahan kita sudah frustasi gitu. Akal sehatnya sudah tidak main lagi. Soalnya bukan apa. Perusahaan-perusahaan itu memang maju ya Karena hasil perjuangan sendiri j a d i p a y a h ya Dengan cara yang ya hasilannya Itulah dengan kepintaran dia dia berhasil Jadi perusahaannya besar Dia kan juga bayar pajak dong Ya masa mau diwajibkan lagi harus menolong rakyat miskin Sebenarnya yang yang pantas ya Yang benar-benar harus menolong rakyat miskin itu pemerintahan itu sendiri Karena itu tanggung jawabnya Ini hasil kekayaan alam kita aja ya Sudah n gak g tau h karu-karuan kesodot, ke, kesodot kesana kemari u a n g y a n gak n g g tau h kemana itu. Harusnya itu yang diprioritaskan Untuk rakyat miskin Kecuali ya Perusahaan besar itu diwajibkan bayar pajak Tapi nanti ada imbalannya apa Bonusnya apa Itu boleh itu Diwajibkan untuk menolong rakyat miskin Itu saja komentar saya Terima kasih Oke,、okay, Pak Herman Halo ファイヤーさんにともバイヤー、イトとカネクルキヨ、ファイヤーさんでパジャなットはバスカリボー、ミジャカイジュタン。パジャタン、ジャカラサイバイヤー、イトキャキダファタン、アパアパサマスカリ。ファイヤーインナスカラワスサイヤージャパスサン、アナファイヤーサンキューサンキューサンキューサンキューサンキュー Sampai saya harus hutang sana kesini untuk bayar anak saya yang sakit Saya, ya memang itu u d a h kewajiban saya Saya punya harta, saya, saya harus membayar pajak gitu Tapi kalau misalnya sekarang, dibebankan lagi perusahaan harus membayar pajak Uang dari mana? Perusahaan, kadang-kadang pemerintah pun tidak tahu kan Perusahaan itu kelihatannya besar Tapi ya boleh dibilang, hutangnya juga cukup besar juga gitu Saya juga merasakan saya pernah punya perusahaan seperti itu Hmm. Jadi kayaknya saya merasa Pemerintah itu udah bener-bener Mau mencari l o b a n g baru buat korupsi Korupsi dan korupsi seterusnya Dan kayaknya pemerintah itu udah Matanya itu udah bener-bener tertutup banget gitu.、Hmm. Oke、okay. Baru di pagi、Silahkan. Dan semuanya Kerapok m lah Dari k e k a y a n Indonesia Kalau saya lihat Newmont, f r e e p o r t itu gunung Menghasilkan emas, kehutanan Segala a p a jangan merampok sekarang hasilnya hasil rampokannya kurang sekarang mau merampok perusahaan yang lagi sekarang lagi self-self dalam bisnis ya s e k i a n terima kasih selamat siang Pak Sugirman s i l a k a n Bapak ini masalah di d a n a pemerintah mengenai masalah uang untuk paki a miskin や。<Yeah. S 2> itu, kalau パンパンサマティアン Mungkin karena dananya APBN sama APBD itu u d a h habis dikorupsi. Jadi mungkin mulai dicari-cari dari dana dari tempat pihak lain yang sebetulnya tidak sesuai begitu. Silahkan Ibu Wati komentar Anda. Kita sudah banyak pajak. Pajak itu kan digunakan untuk、uh, kepentingan rakyat dan seluruh、uh, negara. lalu kenapa mesti p e r u s a h a punya tanggungan orang miskin nanti yang 1% persen itu dikorupsi juga lagi s a m a pejabat itu aja、deh. Pak Witoyo, selamat siang. Ya ya, selamat siang. Silakan. h m e n i n t a r saya, pemerintah ini sebenarnya sudah bangkrut itu, tidak ada lagi uang kas ya, untuk membela rakyat miskin. Soalnya kalau ada apa-apa. kasih pengusaha atau komisis yang diperas gitu jadi sasaran nanti kalau pengusaha itu sudah diperas dispaksa suruh bantu rakyat miskin masih banyak yang miskin juga akhirnya apa ambil lagi satu tindakan bagi siapapun tanpa t e r k e c u a l i yang berpenghasilan sekian harus ikut bantu juga nah、eh, kalau begitu kan namanya ngaur itu pemerintahnya yang n g g a u t u s sekarang contoh sepele aja バイハシパジャイト、イタチュウ、イトモマンププランティスキーム。ストントキュアジェリスキータルキタニ、ディトンダディカイ。イトゥブスバスウェアジャイトゥメルジェン、ダイブオタンコレア、サモンタロプリバリ、ソアサイア、サングウブイトゥブスバスヤン、パジャラナポン、イト g メルジャンメシオド。ビカン、ウトゥブラタンスカイ、パソケンガダリハシプモタンパジャタルタンアチ Bos, bos, b a s yang merek Mercy, sedang k a n s u a s a aja sanggup, kok beli itu? Dari situ kan sudah pesawat, pajaknya sudah di nggak tahu di ke mana ini. Itu baik. Terima kasih, Pak Witoyo.